كيف؟ <تصفيق> وينه؟ <ده بقى. تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan dengan izin Tuhan, dan dengan fadhl-Nya, Sanaatul Rahman, Ahamadu Washum. Aşebullahi lā ilāha rabbulā sharikah, wa şebānna mhammadan arrohu wa rasul. Bāllahu rīsalat wa rād alaman, ونصار على نقه وسلتي يديل اليومين الحمد لله شكر وذيد وعتق من عبد الله جميعا ولا تضروا وسترون رحمه الله عليكم اصروا الجمعاء فانف بين فروضكم واصرحوا بيناتي سواء فقلنا ان يصدق Ayat-ayat diulangi umat Islam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak dan saudari sekalian, para pada pagi hari ini kita sama-sama uh, akan ya mendiskusikan satu tema yang kami berjudul Strategi Dekomori Pusataran Harus Pergerakan Selam Sebenarnya tema ini kemarin muncul di Sorobaya Tiba-tiba kami diminta untuk menyampaikan materi yang hmm. tidak pernah kita bahas secara serius sebetulnya Bahkan ya Uh, uh, belum ada uh, konsep yang bisa berkasi yang dipenetikan uh, ini adalah improvisasi ya, dari uh, kami sendiri tetapi juga diambil dari cutikan-cutikan bahan-bahan materi sebagian dan juga dari uh, pengalaman kita uh, menjalani uh, ya, gerakan hidayahullah. <tuh> uh, <tuh> Waalaikumsalam. Jadi lahirnya gerakan-gerakan Islam <tuh> di dunia ini itu dilatarbelakangi oleh uh, beberapa faktor. Pertama Karena jauhnya umat Islam Dari ajaran agamanya Jumlah Islam banyak Di negeri-negeri muslim Tetapi Islam ini hanya menjadi simbol saja Bahkan sisa-sisa Peninggalan uh, Peradaban Islam Masih nampak tetapi itu hanya sebagai uh, ya kebanggaan masa lalu umat Islam tidak lagi memiliki aisyah karena jauh dari ajaran agamanya juga terjadi penyimpangan ajaran Islam di kalangan kaum Muslimi sendiri seperti yang pernah terjadi di Najd ya di Saudi Arabia Sebelum adanya sebelum adanya Saudi Arabia itu yang dikenal itu adalah Mezz dan Hijaz Hijaz itu Madinah dan Mekah kalau Mezz itu seperti Riau ya nah saya Muhammad yang dulu anak itu adalah seorang da'i, seorang pembaharu dari Mezz. Yes. Dan beliau kemudian ya e, bergandengan dengan e, Muhammad bin Saud melakukan terjadi yes. ya, melakukan pembaruan di e, kawasan itu dan kemudian ini e, juga menyebar ke beberapa wilayah. Sebelumnya gerakan-gerakan Islam memang tidak ada yang bersifat organisasi, itu biasanya bersifat individu. Sebagaimana dilakukan ulama-ulama maka lalu misalnya banyak sebenarnya yang melakukan e, terjadi ya melakukan pembaharuan. Ada yang melakukan pembaharuan di bidang fikih, ya seperti yang dilakukan oleh Imam Syahtibi rahimahullah dengan lahirnya karya beliau al-muafakat, beliau mengkritisi bahawa selama ini, umat Islam tenggelam dalam hal-hal yang sifat puru'iyah, sementara dalam hal-hal yang besar, yang mestinya itu menjadi spirit itu diabaikan. Ya, seperti yang pernah kita bahas, bahawa hal-hal yang sangat detail, yang mestinya itu tidak terlalu didalami, justru itulah menjadi perhatian besar. Sementara hal yang besar diseru ditinggalkan. Ini yang melatar belakangi Imam al-Shatibi. Ya pada abad ke-8 Hijriah. Kemudian beliau me apa, melahirkan karya al-Mu'abbaqat itu. Yang kemudian di menjadikan pandaran uh, adanya teori Maqasid. syariah Yang kemudian juga dikutuk oleh orang yang lain. Termasuk Mfaib dalam alam al-Mu'abbaqat itu juga. Uh, ya banyak cerita-cerita kembalian seperti itu. Yang sebetulnya sebelumnya itu sudah digagah oleh Imam al ghazali Imam Al-Shaykh ini. dalam Al-Tahdhibi, ya. Ibn Taymiyah juga tulisannya, ya, membongkar kejumudan di dalam beristighfar. Ada maklumat Para ulama-ulama masa lalu sebenarnya mereka ini sudah melakukan pembaruan-pembaruan. Pembaruan di bidang dakwah, pembaruan di bidang ee, keilmuan. Ya termasuk pemurnian ajaran Islam, ajaran tauhid seperti Muhammad Syekh Muhammad Abdul Wahab. Nah, eh <tuh> uh, pembaruan atau gerakan Islam yang terorganisir ini lahirnya itu nanti setelah jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. baru kemudian muncul oleh tadi Ad-Dawa al lahir pada tahun 28, kemudian Sebut hari yang merupakan sempalanya itu lahir kemudian. Kalau di Indonesia tahun 26 itu NU tahun 12 Muhammadiyah hingga itu Allah, tahun 70an. Hadis yang kami bacakan tadi, Inna Allahil A'la Hu ala Rasulillimiyasistanafit mayjudidulihazilummati amridinya, bahwa pada setiap penghujung 100 tahun Allah akan mengutus orang yang akan melakukan pembaharuan terhadap perusahaan agama ini. Dan menurut keterangan ulama bahwa man dalam hadis ini itu mausul bisa mufrad, bisa jamak. Artinya bisa dilakukan oleh individu, bisa juga oleh organisasi, oleh kelompok. Sebenarnya organisasi ini sudah ada sejak dulu. Cuma memang Ya namanya tidak dinamakan organisasi, tidak dinamakan ormas, tidak dinamakan apa gitu Semuanya ketika ada muncul seorang tokoh, lalu kemudian punya pengikut, itu sudah organisasi pada akhirnya. Ada yang mengatakan misalnya begini, bahwa sebenarnya organisasi ini tidak masluh. Ya. Kalau eh, tanggapan saya begini. Kalau kepemimpinan islam itu sudah wujud. Maka memang tidak perlu ada Organisasi-organisasi, tidak perlu ada haroka-haroka. Ya. Karena sudah saya tahu, kan sudah kepemimpinan. Semuanya berada di bawah Kendali kepemimpinan islam. Sebagaimana pada ya, Masa-masa Silafah eh, eh, Bani Umayyah, Bani Basya, Susmania Itu tidak dikenal. Kenapa? Tidak perlu Karena organisasi ini adalah wasilah. Ya. Untuk bagaimana meregakkan dakwah, bagaimana memperjuangkan Islam. Ketika kepemimpinan sudah tegak, maka semuanya harus di bawah satu kendali kepemimpinan. Ya. Maka ee, seperti itu. Ya, ee, apa namanya? relik masa lalu. Saat sekarang ini ya di mana tidak ada kepemimpinan Islam yang kuat memperjuangkan kepentingan umat Islam, dakwah Islam. Ya. Maka ya mengindu kemana? Kecuali mungkin di beberapa e, negara tertentu ya, mungkin Saudi. Di Saudi itu memang tidak ada organisasi-organisasi swasta lah, kecuali organisasi sosial ya seperti Iro. Ya. Kalau organisasi dakwahnya, memang di bawah kendali pemerintah. Ya kan memang sudah ditangani oleh pemerintah. Ada namanya Hayatul Amri bil Mauro, undang yang mengungkap. Lembaga Hisba ada yang namanya eh uh, apa Riyasatus Syu'uni Ad-Diniyah atau apa Suni Dakwah wal Irshad. -e nah, jadi semuanya, ada tauhiyah-tauhiyah, semuanya sudah diwakilkan. Nah, di negeri-negeri Islam -negeri, yang lain tidak ada yang seperti itu. Urusan urafat seperti itu tidak diurus oleh pemerintah. Yang diurus adalah Departemen Agama, departemennya semua agama. Nah, mui juga kan tidak struktural juga tidak punya otoritas begitu nah inilah makanya diperlukan diperlukan karena ini adalah wakti untuk bisa kemudian sampai kepada satu kondisi yang ideal di mana memang e, kepemimpinan islam sudah wujud dan semuanya dibawa kendali satu e, kebijakan baik e, terjadinya penjajahan di negeri-negeri Islam. Ya, nah ini juga apa yang mempaksudkan semangat e, untuk lahirnya gerakan-gerakan Islam. Kemudian ya, yang terakhir terakhir ini, pada abad 1914 Hijriah, itu lahirnya semangat kebangkitan Islam. Termasuk Ust. Abdul Syed Rahimahullah, ya di awal-awal yang mungkin pada awal tahun 80 lah atau paling tidak e, Biasa kita dengar di awal awal tahun 90, kalau beliau ceramah, itu selalu beliau menyampaikan Bahwa abad ke-15 ini adalah abad kebangkitan Islam. Dan kelihatannya juga Hidayatullah lahir, itu dalam rangka itu. Hidayatullah lahir bukan untuk menambah jumlah organisasi yang ada. Apalagi hanya sekedar, mau bikin aktif organisasi untuk dapat bantuan pemerintah. Sebagaimana sekarang ini banyak lembaga-lembaga fiktif. Ya. Jadi dia tuh lelahir bukan untuk menambah jumlah organisasi dan bukan juga latah ya untuk mengikuti. Justru Ustaz Abdul Somayak Ramal ya setelah melihat dan ikut ya di beberapa organisasi Islam, beliau merasa di sana banyak hal yang perlu dibenahi. Tapi tentu saja. Yang melakukan pembenahan oleh satu orang, ya yang juga belum tentu diterima idenya itu tidak menghiburkan. Maka beliau, ya e, merasa bahwa ya lebih baik kalau kemudian ya mendirikan e, atau memunculkan satu e, gerakan, ia kemudian bisa menjadi solusi. Beliau sering mengkritisi gerakan-gerakan uh, Islam yang ada, yang ekstrim beliau kisisi, karena tidak manhaji yang terlalu uh, toleran, terlalu lembut, terlalu liberal, apalagi Ayah. semuanya uh, kata beliau gagal karena memang tidak mengikuti manhaj uh, perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan di itulah yang beliau hadir maka sangatlah sangat tidak bisa kita terima kalau ada yang kemudian menganggap bahwa dakwah dakwah hidayatullah yang dibawa oleh lewat 13 ini itu bertentangan dengan dakwah kalau bukanlah justru rujukannya itu adalah perjalanan dakwah Rasulullah. Ya. Apalagi beliau dalam melakukan gerakan dakwah di awal-awal perlancaran hidayatullah ini rujukannya itu ke ranah bahaya. Bagaimana si tahapan-tahapan dakwah Rasulullah? Kalau kemudian beliau menemukan jelas yang dikawani mengambil spirit dari turunnya ayat-ayat Al-Quran -ayat secara bertahap. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita ini bukan manhaj, apa-apa, manhajnya, manhaj dakwanya, ya Rasulullah dan para sahabat. Ya, dan e, generasi setelahnya. Gitu, yang terbaik. Gitu. Kita tidak merujuk ke mana-mana. Baik. -mana. <tuh>. Kategori lembaga dan arak Islam yang ada di permukaan, kira-kira uh, ini istilah saya ya, ada yang masuk kategori ekstrim, mutasyadik, pokoknya tidak ada urusan lah, ya, hitam putih, ya, bahkan sebenarnya kadang-kadang tidak ada yang putih, hitam semua, tidak ya, ada, tidak ada orang yang selamat. Ya, ada takfirnya, ada tabdihnya. Ini juga banyak, banyak kategorinya. Ada yang mentakfir, ya. ada juga yang tabdih, ada yang mentablil. Jadi memang memang seolah-olah seolah, orang, seolah tidak ada orang yang bisa selamat. Ya, dan tidak ada orang yang bisa masuk dalam semuanya saat itu. Oh. Ada. <tuh> Masjid di Balipapan itu, Subhanallah dia memang tak mau terima kalau pencaramannya itu lembet-lembet, harus menyerang pemerintah terus. Maka kalau ada Ustaz-Ustaz itu ada, ya, sikap toleran sedikit, ya, apalagi, ya, ia uh, ya, mengapresiasi kepimpinan, wah oh, itu sudah dianggap oleh ini sudah sesat. Nah, maka kadang-kadang masjid ini kewalahan mencari narasumber dari berlipat-lipat. Maka dia datangkan dari luar daerah. Ya memang itu, ya cenderung uh, mentakfir semua kondisi yang ada. Taufur, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma walaiqumul kaujul walaiqumul fatihil walaiqumul falimu. Memang itu. Ada yang mantas ada juga sosoknya di bidang lain Nah, ya. ada juga yang sangat toleran sekali, mutasahil. Ya. Kayaknya semuanya boleh gitu, campur aduk gitu. Tidak jelas, ya mana yang putih, mana yang hitam, semuanya terbang abu-abu. Kayaknya tidak ada yang, ya tidak ada, tidak ada pilihan antara hak dan yang batin. Ada juga yang mutasahil moderat kan namanya atau apa ya tawazit ini ya yang menempatkan sesuatu pada tempatnya ada yang hak ada memang yang batil ada yang bisa diberikan toleransi ada yang tidak ada yang harus dikerati ada yang harus dilembuti gitu tidak semua dilembuti dikerati kalau secara internal itu harus kencang ininya doktrinnya tujuannya tapi kalau oh lah luar Ketara hadis atau bil Islam orang yang masih baru mengenal Islam, ya harus pelan pelan dulu gitu. Ya mungkin mungkin kira kira Islam masuk kategori yang mana ini? Macam? Ha? <laughs> <laughs> ya, uh, mutawafit lah. Ya begitu ya. Rasulullah. Ya. Artinya begini. Ya kadang kadang harus mutasyadik. Ya kadang kadang juga harus toleran. Tapi bukan berarti bahawa kita ini mau mengkomodil semua tidak. Kalau untuk urusan Syiah, oh, tidak ada tertanggul, harus menatap ini tu. Tidak ya. ada urusan kalau kalau seperti itu. Ya. Kalau seperti Islam liberal, nanya sekularisme, pluralisme, ya, dan yang lain-lainnya, oh, tidak ada toleransi di situ. Hmm. Maka waktu kami. Waktu kami uh, dulu diundang ceritanya ke Amerika, Kamat mirinya itu, ya seperti itulah. Secularism, liberalism, pluralism, gitu. demokrasi. Nah, ketika kita diskusi dengan narasumber-narasumber disitu, saya tidak bisa terima. Saya tidak bisa uh, terima gitu. Terus peserta-peserta lain disitu saya, Eh, Ustaz gandu. Kita ini kan diversitas diundang. Saya tu suruh tayangkan undang, saya tu undang. Memang tujuan saya mau ikut dalam rangka ini gitu, bukan mau, mau melihat-lihat saja, tapi memang mau berdiskusi itu. Oh banyaklah tema itu, sehingga tegang-tegang semua juga Pak Kiki yang lain itu, gimana ni? Karena-karena antum ini kita nanti dianggap tidak berterima kasih ni. Saya bilang memang kita tidak berterima kasih. Itu sebabnya program itu dianggap gagal program pengiriman pengurus-penguruskan dan tidak gagal karena tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi sebab e, PYK ini yang pulang ke pondoknya itu tidak bisa gitu kan disuruh melakukan perubahan suri bulu bagaimana melunakkan jihad, bagaimana ini, -ini. Oh tidak bisa, bagaimana jihad ada di dalam Al-Quran, jihad ada di dalam hadis. sudah tidak bisa gitu yang bisa itu adalah meluruskan ya jihad pada proporsinya Ya, nggak bisa Memang luar biasa itu Amerika itu. Sampai Saudi itu ditekan itu untuk me menghilangkan kurikulum jihad itu dari materi pembelajaran yang luar biasa. Anunya e itu. Oh juga. Gagal. Jadi kurikulum. Jadi materinya itu kurikulum yang macam-macam seperti itu. Ya. Itu lain sendiri. Jadi e seperti itu. Pernah juga kami di nih ada saatnya Kak itu pernah mau diwawancara oleh uh, CNN kalau tidak salah ada uh, kontak dari wartawannya gimana saya buka dulu tempak mau meliput wawancara boleh ada syaratnya ada syaratnya sebelum Anda tayangkan perdengarkan dulu kami komentarnya jangan kami jadi korban yang kedua kalinya dilecehkan. Ya, e, itu komentarnya sehingga kita ini kemudian dituduh ya menjadi seperti historis. Tapi kalau Anda meliput apa adanya pendidikan dengan komentar yang apa adanya, silakan. Tapi dengan catatan kita anu dulu. Oh, kalau gitu enggak usah. Nah, enggak usah Dia enggak mau. Memang dia mau e, seperti itu mempolitisir Terakhir di Malaysia, beberapa hari yang lalu, saya ketemu teman yang membaca satu buku dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh peneliti, uh, seorang peneliti dari Amerika, itu dibilang di situ uh, Hidetullah ini masuk kategori political movement, gerakan politik. Teman ini langsung nelpon saya betul Keny tidak salah ni political movement. Sebenarnya tidak salah itu adalah ormas ya seperti yang lainnya. Tapi mainstreamnya arus gerakan itu adalah dakwah dan tarbiyah. Jadi fokus kita memang pada dakwah dan tarbiyah. Kalaupun ada E, Gerakan-gerakan politik itu hanya semuanya untuk mendukung kegiatan dakwah dan tarbiyah itu. Tidak ada yang lain. Jadi pada prinsipnya hidatullah itu adalah gerakan dakwah tarbiyah. Antum setuju enggak? Kalau dikatakan political movement. Saya bilang mungkin itu persesidia. Dianggapnya hidatullah ini punya kekuatan politik. Sehingga dipilihkan political movement. Meskipun dia bukan organisasi politik. Sehingga saya bilang saya tidak menyangka juga itu tergantung persepsinya dia, tapi kalau persepsi kita tidak, atau kalau dia anggap politik itu high politik bukan politik praktis atau politik ideologis, bisa jadi gerakan politik ideologis. Jadi saya juga tidak menyangka tergantung apa yang dia maksudkan itu. Ya. Baik, nah jadi uh, inilah uh, mungkin yang termasuk kita agak toleran misalnya, ya. Misalnya ya tentang ya demokrasi kita masih bisa melihat realitas realitas untuk saat sekarang ini. Baik. Nah, uh, kita lihat sikap Harokah Islam tadi seperti ini. Ya. Masing-masing mengklaim kebenaran. Semuanya memperjuangkan Islam. Tapi itu saling apa saling berharap apa? Jadi ada satu yang menyerang Allah SWT, ada satu lain yang lah, menyerang Allah. Perhatikan yang sama saling bagus hantam. Ya, kadang-kadang satu harokah sendiri, satu kelompok atau satu ini ya, Taufan sendiri ya secara internal itu saling menyerang itu. Ya ada ceritanya teman-teman ada ada yang belajar di Yaman katanya ada fenomena juga yang unik di Yaman itu ketika satu perguruan satu guru mereka sangat akrab sekali solid itu tapi ketika gurunya sudah meninggal kan masing-masing sudah punya halaqah-halaqah -hal -hal sendiri oh itu sudah saling menyerang. ya si sana menyerang si, di itu, dibilang apa nanya Penyebabnya ya kadang-kadang persoalan ini aja, oh di sana itu dapat bantuan dari ini, oh di sana itu dapat bantuan, oh yang dipersoalkan itu persoalan bantuan, bukan persoalan ajaran, tapi bagus tidak beri salam, tidak menjawab salam gitu, ya padahal ini satu perguruan gitu ya, satu eh, kitab yang dibaca sama, ya, hanya persoalannya karena Ya, ada yang dapat bantuan dari sana, ada yang tidak, ada yang dari sana lagi. Saling menyarankan. Allahu tangalalal kenapa jadi seperti itu? Nah ini <coughs> uh, satu suatu keadaan sangat memilukan ya. Prinsip dasarnya itu wah, ya mainstream seperti yang kita katakan tadi dakwah nanti dia perlu kita jelaskan bahawa yang dimaksud dengan dakwah ini bukan hanya tabligh, bukan hanya mimbar. Bukan hanya berceramah, bukan hanya taklim, dakwah dalam arti yang luas, ya. dakwah dalam arti yang luas. Apa saja kegiatan? Ya. Tidak dibatasi oleh ya, bentuk-bentuk perbuatan. Ya, begitu pula juga tarbiyah. Tarbiyah ini bukan hanya pendidikan dalam bentuk sekolah. Ya. Kegiatan-kegiatan halal itu bentuk pendidikan juga, bentuk tarbiyah juga bahkan pendidikan kita sekarang ini ya secara umum lah di Indonesia ya sebenarnya tidak layak dikatakan pendidikan sebenarnya baru bersifat pengajaran gitu. Karena kalau pendidikan atau tadi itu kan ya lebih <tuh> lebih luas. Makanya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa seorang guru itu mestinya dia memang sebagai murobbi. Murobbi itu sebagai teacher Ya untuk transfer knowledge dia sebagai advisor pembimbing dia sebagai leader pemimpin dia sebagai father ya orang tua dia sebagai brother dia juga sebagai kawan. Nah jadi guru seperti itu mestinya pendidikan dan mestinya memang tidak lepas. Nah itulah pendidikan ya sesungguhnya itu. Sekarang ini ya. Ya, guru-guru menghitung-hitung jam. Sudah salah saya jam sekolah, itu sudah salah saya urusan juga. Kalau ada hal-hal yang di luar itu, lain lagi hitungannya. Baik, berminta dengan semua gerakan Islam untuk mencapai tujuan penegakan peradaban Islam. Sebenarnya, sebenarnya kalau kita ini mau lego atau tidak egois dari mati-mati dengan yang ada ini, banyak sekali hal yang kita dipertemukan. Kan yang berbeza itu hanya hal yang bersifat kuliah. Kenapa kita tidak me menyatu dalam hal yang sifat prinsip atau kuliah, hal yang besar, hal yang besar itu, ya, banyaklah ya. Mungkin masalah kehendak Islam atau masalah, uh, ya, bagaimana menyikapi Indonesia yang yang seperti ini, yang apa uh, calon-calon pemimpinnya ini tidak jelas benturmenya itu. Ya coba gitu bagaimana <tuh> munculkan tuh yang yang berkualitas ya termasuk dalam menghadapi siapa misalnya ini kan bisa semua gerakan Islam kan sama semua itu ya tidak ada yang bisa toleran dengan si misalnya semuanya punya eksistensi dengan siapa kenapa ini tidak ya tidak dilakukan gitu apalagi sekarang ini luar biasa ya lalu itu kan satu untuk Bandung, apa itu? Dapil Bapak. Jawa Barat, tapi di di Dapil Bandung. Dan itu, ya, nomor jadi dia. Dan kalau ditakdirkan juga, ya, ya partainya mengusung dan menang, oh, sama ini. Karena dia bilang, ya, sudah saatnya memang kita berjuang lewat, berjuang lewat, apa, ya, eh, parlemen, bahkan, birokrasi. Nah ini, kayak pikir-kira itu kalau diangkat jadi masjid ragam gitu. Masya Allah. Nah ini, umat islam ini sibuk dengan hal yang, ya, furwaya itu akhirnya alat yang besar nanti menyesal semua gitu. Nggak ada yang memikirkan itu. Ya. Makanya, ee, uh, MUI itu, sebenarnya satu MUI yang mewajibkan umat islam itu bukan, bukan baru saja ini di dikeluarkan itu sejak tahun uh, 90-an mm -hmm. saya baca, sekatnya uh, kebetulan MUI Balifahapan itu pernah meminta saya menulis khutbah seragam tentang satu itu tapi masalah. saya tidak sempat dan juga khawatir juga Karena kemarin tanpa di tengah saya tidak terkejar itu mencubit. Dibilang hampir saya keberamakan saya kalau jadi saya bikin uh, apa, dakwah cut uh, berteragan itu memang memang di Balikpapan itu sering saya diminta untuk membuat cut uh, berteragan oleh Mas Sulama. Pada juga menyambut hari ulang tahun uh, Balikpapan saya dikasih tema apa. Uh, Bagaimana temanya itu menuju balik papa Madinah Tuliman. Sebenarnya ini satu satu peluang sebetulnya ya untuk kita. Padahal saya tidak aktif, tidak aktif diumumin sudah hampir sepuluh tahun ini tidak pernah hadir dalam acara. Tapi kalau ada order kayak gitu nah, dikasih. <tuh> Merujuk pada laporan dan sunnah. Jadi merujukkan kita bukan apa apa. Nah ulama sunnah dan tentu saja pemahamannya tersebut mana ulama-ulama ulama, -ulama yang mu'tabar. Baik, para so, ya, capa pemikirannya sudah kita sama-sama bahas ini. Jadi, ISNU <coughs> ini punya nanti strategi implementasi ya teramati secara dan terarah. Jadi, turunan daripada ISNU ini nanti melahirkan itu strategi-strategi dakwah itu. Makanya ya strategi dakwah ide itu lho kenapa diperkuat kepada Uh, dakwah dan tarbiyah, ya karena memang memang itu lain dari SNW. Ya, SNW. Tarbiyah itu sejak internalisasi itu. Ya, al-alak, al qalam al-muzalini al itu harus uh, harus diporitaskan. Ya, kemudian untuk bisa tanda kegelangan dalam silat. Format gerakan segaknya jamaat Muslimin Sebetulnya uh, So, itu itu kan ya wazilah, ya. Tapi satu wasilah itu kalau dia menjadi asbab ya dia menjadi asbab untuk bisa terwujudnya satu tujuan maka dia suatu hal yang diharuskan malaya yatsul waes bi illa bihi fa huwa wajib. Jadi ada ada kadang-kadang anu -kadang, ya al-mutakafirin dari kalangan pemikir Islam mengatakan oh tidak ada tidak ada, enggak ada uh, dalilnya itu ya mendirikan negara Islam memang tidak ada siapa yang bilangnya ada tidak ada oh, apa namanya perintah untuk mendirikan filawaf itu nah, jadi dia memang secara tekstual ya tidak ada ya tetapi dia itu adalah suatu yang menjadi syarat untuk bisa tegangnya syariat. Ya tidak mungkin syariat ini bisa jalan kalau tanpa satu kewimpinan. Kepimpinan. Tidak mungkin. Betapa banyak syariat ini yang memerlukan ya apa namanya, otoritas itu Maka dia menjadi wasilah yang wajib. Posisi kita sebagai jawa amin al-muslimin artinya kita ini bagian yang tidak tipe didepah di, terdekatkan dari kaum muslimin. Kenapa dikatakan minal muslimin? Karena asumsinya bahwa sekarang ini belum terdekat jamaah. Makanya dulu ada jamaatun pun di jamaah muslimin. Ya kita ganti minal muslimin saja, karena yang ada ini muslimin. Asumsinya belum ada jamaah yang jama, maksudnya jamaah muslimin. Menadakan presidusi imam ada jamaah. Memang istilah imam ada jamaah ini Agak, agak identik dengan si'ah. Tapi sebenarnya tidak bisa begitu. Sama dengan istilah alur baik. Alur baik ini seolah-olah sudah menjadi uh, menjadi apa? Menjadi milik si'ah pada tidak. Alusunna wal jamal lebih cinta kepada alur baik daripada si'ah. Mereka itu mengklaim saja. Dan mereka mengkutus kebuka kampung mencintai sebetulnya. Yang mencintai al -um besi itu alun senol jemaah. Mereka tidak mencintai ilunya, tapi mengputuskan. Jadi istilah ini memang kadang-kadang eh, menimbulkan apa eh, persepsi. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah adalah adanya kepemimpinan itu. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali dalilnya. Bahkan Rasulullah saw. mengatakan, Kalau ada tiga orang di antara kamu itu melakukan perjalanan fallian mirwah adahu hendaklah mereka itu mengangkat salah satunya jadi pemimpin. Jadi kepemimpinan ini bukan hanya kepemimpinan tingkat apa daulah misalnya. Belajarnya istilah kepemimpinan ini memang satu syariat. Satu syariat itu. Tidak ada tidak ada sama sekali apa kaitannya dengan istilah kerja kita menggunakan istilah ini makanya ya ini, ini perlu dipahami ya bahwa ya prinsip prinsip kepemimpinan yang ada dalam Al-Qur'an ya ada dalam hadis itulah yang kita maksudkan itu bahwa Rasulullah sangat mencontohkan sedikit untuk selalu dalam uh, kepemimpinan kedaulatan di tangan Allah yang dilaksanakan oleh imam yang sesuai dengan syariat maka kita taat kepada kepemimpinan di hadisullah karena kita yakin insyaallah ini adalah syariat Insha Allah tidak ada pertentangan kalau ternyata ada instruksi pemimpin ideatullah yang bertentangan dengan syariat, maka silakan aja diprotes misalnya kalau memang itu betul-betul bertentangan dengan syariat atau masuk kategori maksiat. Ya, maksiat. Ya insyaallah insyaallah bisa kita diskusikan gitu. Nah, cuma kadang-kadang begini. Onda oh, menurut saya itu e, tidak syar'i. Nah, kalau sudah menurut si fulan, menurut si fulana, itu kan beda lagi. Artinya kalau itu adalah hal yang sepatutnya diadili, tidak boleh diklaim, nah, tidak boleh diklaim bahwa itu, itu misalnya tidak benar atau seperti itu. Ya, jadi, jadi begitu sesungguhnya ketatan kita kepada suatu itu adalah karena memang itu adalah dia kemarin di Balikpapan. Ya, ini tidak apa, apa saya sedikit uh, sampaikan ya. Uh, jadi sudah puluhan tahun sejak almarhum berada saya. Pokoknya kalau menghadapi pemilu itu sistemnya itu sih dianggap kita ini tidak punya kepentingan. Yang punya kepentingan itu dari lembaga. Maka untuk masalah lembaga, maka suara itu dimainkan dalam rangka silaturahmi, dalam rangka lain-lainnya. Ada pertimbangan-pertimbangannya. Ada warga yang main-main gitu dianggapnya tidak apa-apa tidak apa-apa akhirnya adalah beberapa uh, suara yang meresis oh dipanggil dimarahi dihadapi pimpinan ini tidak boleh, ini merusak nilai bukan karena suara itu jangan disederhanakan seperti di luar bahwa kemudian kalau ada ada tetangga yang tidak milih apa yang kita arahkan itu, tidak seperti itu ya. karena kalau ini yang tidak jalan maka hidatullah ini tinggal namanya saja karena jati diri hidatullah itu adalah itu tadi, ada soliditas ada kesatuan gitu sesadaran apapun dan ini jalan-jalan bukan maksiat, jalan-jalan bukan maksiat ya. di juru pilih ee, siap ada di si Gara-gara dia merasa terkecang budi, saya sangat dekat sekali sejak kecil. Kalau begitu dia lapor, ini teman saya sejak kecil, mohon saya diberi pertimbangan, gitu. maka diberikan tugas. Tidak boleh beri sendiri seperti itu. Nah, jadi itulah e, sekalian. Gitu, ya. Jadi itu masalahnya. Dulu, Ustaz Abad Sayyidu, saya kenal sekali yang mahal ibu pernah, ada seorang Ustaz itu, kan dulu istilahnya Karambul, Gunung Sembah itu, apa, 5-2, 5 hari di Karambul, 2 hari di Gunung Di salah-salah 5 hari ini, ada kadang-kadang staff itu yang nyelonok ke Gunung Sembah. Jadi, kalau di Ustaz pertama almarhum, mesti kelihatan kan, pasang hidungnya. Kemudian dia mau ngebut sebelum subuh sudah kembali ke karangpugis. Nah, nah. <laughs> <laughs> ya katanya terjadi ya kecelakaan kapal ke itu nah, baru kemudian mengambil pelajaran bahwa ini galang-galang tidak taat. Nah, jadi segala hal yang berkaitannya itu selalu dan memang itu ada spiritnya petugas-petugas awalide Allah itu ya kenapa? Sukses dalam persia, sukses dalam perintah, itu karena, kan itu tadi, e, ditaat sehingga didoakan. Itu yang hanya orang yang taat itu, didoakan. Maka berapa banyak malaikat yang kemudian menaunginya. Kalau hanya istian pribadinya, tidak ada backup doa, nah itu dia. Pernah begini, saya sangat terharu ya, saya kebetulan itu masuk dalam tim steering komite e, pernikahan pe, Akbar, ya, terakhir itu tiga puluh pasang. Jadi diantara e, pengantin ini ada yang memang ngasih kriteria, anu tak? Ya kalau bisa tinggilah sayang, kemudian kulingnya selalu matang gitu, kemudian ya, menarik kalau dipandang gitu. Baik. Sukunya ini, ya agak ya, karena saya kan, suku kunyit. Jadi, kita berusaha juga me, e, mencarikan seperti itu. Kemudian, rata-rata yang lebih banyak itu terserah Apa yang terbaik itu? Banyak. Luar biasa. Sementara saya lihat ini sangat gagas sekali anak ini, gagas sekali inilah yang mestinya, nggak di kriteria yang tadi itu yang mestinya kita harap menyerahkan diri penuh, pula-pula, aduh, biasa. dan ternyata apa hasilnya? Saya ini sudah lama-lama jadi cerita, ya? ternyata yang menyerahkan diri penuh ini dapat yang terbaik. Kenapa? Karena kita usahakan sekufu dengan dia. Wah ini anak, pendikatnya bagus. Kemudian juga, ya penampilan menginginkan. Kemudian anaknya soleh taat itu. Kita carikan juga yang sebaliknya dia. Masya Allah betapa buahnya dia. Ada yang ngasih kriteria, kriteria kriteria kriteria kriteria yang dia minta terpenuhi, tapi ternyata ada kriteria prinsip yang uh, hilang. Itulah yang dia persoalkan. Nah, dapat suruh. Jab bersuruh anda minta yang seperti ini kita perlu ternyata ada kriteria yang lebih penting yang anda Nah ini betul Ya, masya Allah. Ya, ada-ada ingat itu termasuk saya itu dulu tidak pernah ambil ini, itu, makanya ketika dikasih informasi seperti ini doa saya begini Ya Allah, kalau memang itu yang terbaik saya doa, nanti ada apa? Kalau memang itu yang terbaik Maka beri kemudahan untuk bisa ya dijodohkan dengan itu. Tapi kalau tidak, Ya Allah yang Maha tahu itu. Mungkin ada yang lain. Gitu. Ternyata kan Allah memudahkan. Artinya Allah meridoi. Kalau Allah tidak kan saya minta Allah memberikan pilihan lain. Jadi uh, itu, itulah. Ya. Uh, Kadang-kadang didoakan. Memang pengantin-pengantin yang banyak bermakna itu yang ngil-ngil itu. Rumi semua nangganya. Doa itu. Masya Allah. Itu luar biasa, makanya ya saking bahagianya kita saat ini ketinggalan lagi. <tuh> uh. <tuh> itu karena sudah ada pengalaman, eh, ternyata ketinggalan lagi saat itu. <tuh> Baik, ya, keanggotaan indah pula bertiba terbuka melalui seleksisian indah saat Kalau ini sih ya, uh, maksudnya saat, saat ini, ya bukan payat yang apa ya tapi maksudnya ada komitmen gitu ya ada komitmen ya kalau memang kalau memang punya niat untuk berjuang ya ayo sama-sama gitu ya berjuang melalui netbook terbuka ya oleh karenanya ya konsekuensi dari kita itu sebagai lembaga terbuka ini makanya banyak orang yang kemudian juga eh, punya pikro yang bervariasi masuk ke di surga atau macam-macam juga uh, motif. gitu ya. Maka ini sebenarnya tantangan untuk kita bina karena kita sudah membuka ini. Iya. Maka ya uh, ketika itu kita bina. kalau dulu memang seleksinya alamiah gitu. Ya. Uh, betul betul panggilan. Iya. Sehingga uh, yang memang tidak tahan itu akan ya mundur sendiri dan kondisi yang memang E, Memaksakan Atau kondisi yang memang menggiring orang Untuk kemudian terseleksi dengan Sendirinya Istilahnya ya di problemakia Itu belum ada orang munafik Semuanya masih murni Karena belum ada kepentingan di situ Nah ya, di Madinah Ya Di Madinah itu sudah Islam sudah exist Maka di sana kan muncul banyak orang-orang munafik Maka itu menjadi kerumitan sendiri bagi Rasulullah itu Ya, tapi ya itu adalah satu kesurealitas itu tergantung bagaimana kekuatan pembinaan. Termasuk ide tua, tidak bisa dihindari. Sekarang ini ide tua kita terbuka. Apalagi kita memang ingin agar ya banyak orang-orang yang ikut bersama-sama kita. Maka konsekuensinya adalah buatkan pembinaan, buatkan pembinaan. Segala putusan diserahkan melalui musyawarah, ya. itu so, prinsip Islam. Uh, ini membangun peradaban Islam ini tidak usah dibahas secara panjang wibar ya tapi kita ini punya visi antara ya tahun 2020 itu menuju masyarakat Yesusullah ya bersyariah, berjamaah, maju sejahtera, dan berpengaruh ya kira-kira begitu lah waktunya e, nah itu ada juga indikator-indikatornya itu bersyariah itu maka Allah e, SWT jadi visi hidayatullah 2020 itu bagaimana warga hidayatullah ini sudah bisa menjalankan syariat secara maksimal seapa ya e, sebatas yang memang memungkinkan ya tentu dalam hal budut yang lain lainnya tidak lihat ya. tapi ya ya yang berkaitan dengan kehidupan ya berumah tangga kehidupan bertetangga bahkan idealnya ya ekonomi Idahulul sudah ada yang cari pada saat itu misalnya itu mestinya tahun 2020 ya, menurut visi-visi yang kita pernah tetapkan untuk itu berjamaah Yesus semakin kuat kepemimpinannya yang berpengaruh Idahulul sudah diperhitungkan diperhitungkan di tingkat nasional dan juga internasional Kalau kenapa diperhitungkan ya karena memang ada karya nyata yang dilahirkan apalagi sebenarnya kalau kita ini me mau me apa namanya, menawarkan satu uh, pendidikan atau pendidikan yang ini sebenarnya luar biasa menariknya kalau kita ini punya banyak pakar yang produktif itu bisa sebetulnya mengembangkan itu Konsep-konsep uh, dan pendidikan itu lalu kemudian di kawasan, kepada kemerintah, kemudian jadi spirit. Seperti itu tadi, bagaimana mengantar guru itu bukan hanya transfer knowledge. Ya. Tapi betul-betul memerankan fungsinya sebagaimana guru yang di, uh, diperankan dalam Islam. Rasulullah kan guru. Binnama bu'aytul mu'alliman. Maka guru itu harus melihat bagaimana Rasulullah juga hanya mendidik. Tidak ada itu teori, -teori pendidikan ya, yang care kepada anak. Ya Rasulullah siapa yang yang apa namanya siapa lebih dulu daripada Rasulullah itu bagaimana asyab as apa itu bagaimana mula -apa, apa dengan anak kecil itu. Ya Umair, Mazhar, dan Nurir. Ini kan yang sekarang dikembangkan oleh sistem pendidikan modern itu bagaimana e, dengan anak kemudian bagaimana mengimprove kemampuan anak itu. Cuma memang ya dalam kajian epistemologi kan kita itu kelemahannya tidak konsisten atau tidak produktif. Ya kita punya uh, spiritnya, kita punya landasannya, kita punya teori betar ya, tapi tidak kemudian. <tuh> Oleh karenanya, ya salah satu di sini adalah menyiapkan kuantitas dan kualitas SDM. Ini yang tidak bisa kita tawar-tawar. I, saya biasa mencontohkan Malaysia. Malaysia pada saat merdeka tahun 57 ya, 60-an lah. Ya 57. Maka pada tahun 60-an, 70, 80 itu mengirimkan semua pelajar-pelajarnya ke luar negeri. Yang paling mungkin terutama ke Inggris, kemudian yang belajar agama ke Al-Azhar, ke Yordania. Maka itulah yang kemudian pulang ke sekarang ini. Dulu Malaysia itu mendatangkan guru dari Mesir atau dosen dari Indonesia tapi ketika ya ketika ya orang-orang mereka sudah kembali menyandang dinanya segala-galanya dokter dan gubernur negeri oh sudah dipretelin semua gitu bahkan sekarang ini baru mulai pembangunan fisik baru mulai dan pembangunannya sangat laju kenapa karena memang SDM-nya sudah stabil gitu insyaallah nah saya kira ini menjadi menjadi pelajaran juga bagi kita di Indonesia ya bahwa sebenarnya kalau SDM itu kuat SDM itu jangan di dengan gelar. tidak. Ya. Kompetensi itu, meskipun tidak ada gelar, tapi kemampuannya, ya melebihi, ya melebihi SDM-nya. Ya. Kemudian spiritualitasnya, wawakannya, ini kalau ini kita kuat, maka misalnya pengembangan cabang-cabang itu mudah, mudah itu expansif. Kalau SDM kita kuat. Ya, makanya ya, berapa kali di diskusi dengan Ustaz Darus azhar memang konsek kita ini memang harus ke eh, bagaimana ini, melainkan kaya saya ini, peluru ini peluru orang yang membuka putuhan ke Tlami ya, di negeri-negeri Tlami itu ya, misalnya, siapa ya eh, eh, Amrubiqah misalnya di Mesir gitu ya. ya ada ke Yaman, ada yang ke Mekah. itu kan satu-satu orang saja yang diusulai Rasulullah tidak rombongan itu tapi memang kualitanya maya fitkan. Maka kalau kualitas peluru yang dilemparkan dari BTP ini memang e, hebat Wah itu mudah itu Ya menyelampaikan daerah-daerah itu Yang penting memang itu tadi kan? Spiritnya, kemudian keilmuannya itu Semuanya dibenahi gitu. Komunikasinya, itu mudah insya Allah <tuh> Ya pilihan hijaqullah Jendero memilih jika Allah SWT dalam gerakan dakwah. Itu tadi, ya, proporsional, proporsional. Menjadi wang baik dengan pemerintah namun tidak terima langsung, misalnya politik parti, terbalik, ya, berpartai. Jadi, kita apa namanya tidak ada, tidak ada lawan, ya, dalam hal ini, ya. selama dia uh, Muslim. Gitu. Kemarin itu di Balai Papan, ada selama ini orang yang tidak pernah sama sekali di suara dia terpotong biar terpotong gitu. Tapi begitu dia bersiar surami kehijraan Allah, lalu kemudian punya komitmen juga, ya bahkan dia yang begitu serius itu ya mempersoalkan uh, rusunawa ya yang, uh, apa namanya yang banyak uh, kerusakan ya. Karena dia ketua dewan, maka ya dia percaya di, diberikan dukungan gitu ya, Bukan, Karena memang dia dia memberi perhatian. Ya. Nah seperti ini kan istilahnya silaturahim. Ya. E, kita juga tidak menyerang arok-arok lain kecuali hanya respon terhadap pasukan tertentu. Maksudnya begini, kita itu sebenarnya tidak pernah secara khusus itu menyerang arok-arok lain gitu. Biasanya kalau ada kampus sebagai sebuah pembelajaran. Ya. Seperti yang pernah terjadi di Pelipapan itu, ya justru yang diberi pembelajaran itu individunya. Ya. Ya, itu digali pembelajaran misalnya. Atau, kalau di Bekasa ini kan pernah juga itu kasih pembelajaran juga misalnya gitu ya. Diboykor. Nah. Oh, dan yang lain-lainnya. Yang, yang yang mungkin kita bisa lakukan adalah mengkritisi. Seperti saudara-saudara itu memang mengkritisi bahawa gerakan dakwah ini katanya tidak manhaji gitu ya. Ini tidak sesuai dengan apa namanya, sunnah gitu. Ya, karena seperti ini, ini, ini. dengan hujah-hujah. Kalau seperti itu sudah bisa. Tapi kita tidak mempunyai. Tidak mempunyai. Tapi kita meyakini bahawa eh, gerakan dakwah yang seperti inilah yang, ya, yang, yang lebih dekat kepada sunnah gitu. Kita tidak juga mempunyai sesat. Kecuali memang yang sudah jalan-jalan sesat. -jalan kalau Syiah ya harus dipunyai. Nah, Al-Dipunyai sesat itu. Ya, ya. Ahmadiyah. Ya. Ya, kalau Ahmadiyah itu tidak mengatakan Islam, tidak perlu kita urus. Memang sudah sesat dengan sendirinya. Tapi ketika dia e, mengklaim dirinya Islam, maka harus kita sesatkan. Nah, karena itu e, ini. Ya seperti itulah. Oh. Ada fenomena seperti ini. Ya. Uh, tapi ini fenomena ya. Kadang-kadang uh, ada sekadar yang kecewa dengan Hidayat Allah. Kecewa ini kemudian ya uh, ya Keluarga atau bagaimana itu. Kenapa orang lain itu nampak indah dari jauh gitu ya. Jadi kalau gunung itu kelihatan dari jauh kan indah sekali itu. Uh, warna biru uh, mulus tapi begitu kita dekat, oh ternyata ini batu batunya kanker ya. nah, jadi cenderung melihat kelebihan haroka lain cenderung melihat kekurangan hidat tulang, karena hidat memang sudah dekat, maka kekurangannya yang kelihatan nah, yang lain itu kelihatan uh, mulus gitu ya. nah, kemudian berbalik penyelam lembaga yang membesarkannya nah, ini juga, <laughs> tapi sedang ini, sebenarnya tidak banyak lah ya hanya hanya satu dua. Tapi ini agak kadang-kadang ini kadang-kadang yang memancing memancing ee, apa ya? Ya memancing semangat untuk kemudian ya orang-orang ini terulat kemudian cerdasan juga menyerang. Padahal sebenarnya meningkatkan kasus meningkatkan kasus. Kita tidak pernah ya fokus untuk kemudian me, apa? Ya menguponi atau yang lain-lain. Tidak, itu bukan hak kita. Tapi, perkara kila jamaah Muslimin bina syaktiyah Muslimat itu harus pembinaan individu, Bina pribadi. Ya, Rasulullah juga melukanya seperti itu, syaktiyah. Dan itulah kemudian lahir keluarga, ya. keluarga Islam. Kemudian setelah itu baru jamaah at, jama at Islami atau jamaah at at Muslimin atau bina'ul at tawifah. Uh, yang Muslimin gitu ya seperti sekarang inilah betulnya organisasi, ya, apakah itu bentuknya Omaska sahabat, ya intinya seperti itu. Kemudian setelah itu, taklui muahil-hali walakbiliru masjidanya, maksudnya ada proses untuk kemudian uh, mendekatkan para pemimpin-pemimpin Islam -pemimpin ini untuk kemudian duduk dalam satu forum dalam satu masjid untuk kemudian mendiskusikan aspek-aspek Islam. Ini sebenarnya kita kita tunggu ini. Ya, cuma semuanya egois. Buktinya aja egois untuk menyepakati menyepakati apa? Satu Ramadan saja tidak ada sama sekali yang mau mengalah. Ya, mau mengalah. Ya, sandainya di bukan persolat syariah kita bilang ganteng aja. Ya. Ya, kalau mama dia ikuti tahun ini tahun depan ini lagi. Tapi kan tak boleh begitu. Yang memungkinkan itu adalah, e, itu tadi ada tak kamu? Kalau bilangnya Pak Jk itu, itu itu turunkan standarnya, mama naikkan standarnya. Ya, standar anunya itu apa hilangnya, maka kita di tengah gitu. Ini saja yang rumit. Apalagi persoalan persoalan yang lain, seperti saat sekarang ini. Ya, ndak, ndak pernah itu, semua tak ingin. Maka eh, mestinya kita menjadi mediator juga. Nah, kemudian ya, pada saatnya akan terwujud di jemaatul muslimin. Ya. Hmm. Tapi ya, hanya sekadar di, dirinci terutanya hal-hal yang relevan. Strategi sebagai jemaatul muslimin membangun dua, sepakat dalam usul dan sama dalam puru. Usul ini selama laktida. Ini sudah sudah jelas, ya tidak bisa kita berbeda, itu ya. Meskipun hurufnya aqidah itu juga macam-macam, tapi yang intinya itu kan aqidah nah, alusunan Jamaah. Nah di memang juga ada huruf-hurufnya, gitu ya. Yang para ulama juga memang dari dulu berbeda. Gitu. ini tidak masuk itu. Tersamum dalam huruf, apalagi dalam hal fikih, dalam hal istilah-istilah ya. ilahisniyat. Tidak ada naik yang sore, hanya asyidh timbal lalu kemudian dipaksakan untuk menjadi satu kebenaran yang diikuti, Nah ini juga tidak tidak mungkin mendorong terbentuknya alur-alur waktu di pekerja sama bersinergi dengan yang lain e, bersama kita dalam perjuangan nah, baik, nah, untuk menuju kuwe ini takaruk kita, kita kalian pahami ini jam